Aktor bertalenta, banyak penggemarnya juga yang punya suara merdu. Ada Mektung s o t e n ada Ramayana, siapa dia kalau bukan? Keri Mahesa j u p a l a p a Selamat siang Jepara, selamat siang para sahabat-sahabat USNP -sahabat Indonesia. 「さあ」 パーパー。 て<音楽>